Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Posisinya kurang enak kita <laughs> Alhamdulillah Puji dan syukur kita banjatkan Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam kita sampaikan Kepada jinjungan kita Baginda besar Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang paling mulia akhlaknya Orang yang penuh pengertian Dan kasih sayang terhadap keluarganya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 kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita meraih hidayah tersebut. Itu adalah ucapan penghuni surga, ketika mereka memasuki surga Allah Subhanahuwataala. Maka kita berharap, sebagaimana hari ini kita mengucapkannya, kelak kita dapat mengucapkannya di surga Allah Jalaludzalah.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 Hari ini dapat keuntungan 10 ribu. Apa besok gak kepingin keuntungannya 15 ribu? Jamak? Kepingin gak? Apa tetap yang jualan bakso sampai mati Ustaz? mau jualan bakso Ustaz? Apa gak ngeliat tuh orang-orang ya? Yang pakai mobil yang tipis-tipis gitu kan? Gak kepingin? Gak kepingin Ustaz. Anak kona aset. Anak alhamdulillah jualan.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 sejak anak ngaji anak ya mulai baikan sama istri kita kita tanya ni sama Tengku Sunan dulu antum kalau orang bertanya kok bisa berubah gitu kan antum kok lihat wajah beliau setahun yang lalu mungkin atau dua tahun yang lalu enggak kayak gini nih. betul enggak coba antum pandang-pandang tuh wajahnya tuh coba kita tanya apakah ilmu ada perang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 maksud bukan kau bisa tapi ya kita kita kita mencontoh Rasulullah tapi sampai segitunya anak saking cueknya gitu. Nah, dari situ anak uh, sedikit sedikit demi sedikit baik dari hal apapun baik dari dalam dalam rumah tangga atau hal apapun anak mencoba cari tahu ketika berubah mungkin lebih dari mungkin kalau orang melihat anak dilihat perubahannya dari fisik kan gitu ya. Selain perut makin membuncit karena nikah kan Ya, salah satunya adalah janggu. Terus, uh, apa namanya, tidak isbal lagi, insyaAllah, gitu. Ini perubahan-perubahan fisik. Tapi, dari mana? Nggak mungkin kan anak tiba-tiba mengikut orang, ah, gitu. Mengikut ini, ah, mengikut itu. Semua balik lagi karena ilmu, Tad. karena anak belajar terus, anak dapat guru yang begitu luar biasa sekali. Salah satunya antum juga, Tad. Jadi, dari belajar dan dari dari guru juga, anak akhirnya tahu. Oh, ternyata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 Udah ngaji, ada yang ngaji Anak ngaji udah 10 tahun Ustaz. Tapi tetap aja kayak gini Ana, gitu kan Ini bermasalah berarti dia Mungkin diniatnya Maka langkah kedua niatkan untuk berubah Kita udah punya ilmu Maka tekadkan gitu. Terkadang kita ini gak mau berubah Karena ada gambaran Menuju ke perubahan itu susah Ada dinding yang Membuat kita tidak bisa berubah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 Kemudian yang ketiga, teman. Kita kalau mau berubah nih, ya temannya harus berubah juga. Seorang peminum yang ingin tidak minum. Allah, tunggu sebelum dipotong nih, memang enggak ada air di sini. Enggak hujan gitu kan? Anak, lihat, kering gitu kan dari tadi. Bagi mobil Honda Jazz hitam ya berwarna hitam dengan plat B 1644 BKC, uh, tolong dipindahkan mobilnya karena mungkin ada jamaah juga yang mau keluar. Sekali lagi Honda Jazz hitam dengan plat B 1644 BKC. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum. Nah, tunggu air kita.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 Agar mereka mau berubah. Tapi tidak mau. Maka yang terjadi. Allah menghancurkan mereka. Sekali lagi kita belajar. Umbamanya ini. Saudara kita, Tengku Wisnu. Dia berubah. Coba bertanya, kenapa? Anak tadi malam. Ketemu saudara-saudara. Dia cerita. Saudara, yang menyebabkan perubahan di. Keponakan-keponakan keponakan dia. Adalah ketika pamannya berubah.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 Khairukum, khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Rasul masih berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma dini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsanihah illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepada aku agar aku berakhlak mulia. Tidak ada yang bisa memberikan akhlak mulia kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'ah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 Jadi, nuangin sendiri Ustaz ini. MasyaAllah. Zaglahir, barakallahu fikum. Afan, nana. Takut jemaah. Oh, tadi tidak boleh bawa minuman, kata. Tidak boleh, kata dia. Tapi mungkin kalau Ustaznya boleh jemaah. Itu. Bismillah. Alhamdulillah. Terakhir ini. Sering-sering mampir ke pombeng sini. Ngecas. Antum kalau mau ke Jember, jalan seribu kilo. Kira-kira berapa kali Antum harus berhenti ke pombeng sini? Mungkin tiga-empat kali. Bagaimana kalau Antum mau menuju ke pintu surga Allah SWT? Jauh sekarang. Enam puluh, tujuh puluh tahun kira-kira kita baru bisa sampai nanti ke sana. Tatkala ajal menyebut kita.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 jadi kalau Subhanallah, anak rasakan ketika kita duduk di majlisnya Syekh Abdul Muhsin Al Abbad di Madinah ya, kalau kita berangkat Umrah, Allah wakbar, baterai yang sudah mulai mati ini kayak disiram full jemaah, nashawallahu. Keluar dari masjid ini, insya Allah antum keluar mengatakan aku akan berubah. Barakallah fiqub.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 Anak cukup sama satu ini. <laughs> Karena ini anda aku tidak menikah dengannya, gitu. Yeah. Anak Alhamdulillah bersyukur menikah dengannya. Masya Allah, Ustaz. Jadi memang kalau misal kita balik lagi ya ke ini masalah rumah tangga, Ustaz ya. Jadi memang kalau kita sekarang aku, aku akan berubah. Sebenarnya perubahan itu kan bukan hanya dari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 Ia nih, yang pertama wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi semuanya itu bahan dasarnya sama, bengkok. Jadi tidak perlu antum mencari tahu nih istri Ana nih dari perak atau dari emas. Nggak bakalan. Ude kita tahu dia itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian dia itu bukan dari baja. Ingat, Ana masih sampai sekarang kalau baca tentang peran seorang wanita. Bagaimana antum lah yang belum menjadi seorang suami. Antum kenali ibu antum. Ibu kita tu. wanita manapun. Mereka memikul tugas jauh tugasnya lebih besar dari tugas seorang lelaki sebenarnya. Jam kerja kita berapa? 24 jam? Enggak ada. 9 jam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 siap kita banyak iklan di sinyal mau mo, mobil Freed Honda Freed ya kalau tidak salah mo, Honda Freed dengan plat B1186 BYY BYE atau BAY BYE mobil dengan uh, Honda Freed ya Honda Freed dengan plat B 1186 BYE atau by Tolong dipindahkan Bismillahirrahmanirrahim Nah Masya Allah Kita bicara Akhlak tuh Kalau parkir jangan nutup temennya Masya Allah Masya ah.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 Dek gimana ya kalau aku nikah lagi, masya Allah, dua hari nangis dia, itu tasnya dibuka diisi baju ya, nah, itu perempuan seperti itu. tapi kalau istri antum antum ngomong gitu diem aja dilihat, nah, ya kau mau kawin lagi, iya hmm, udah, digorok mungkin atau nggak <tuh> gitu, merdeka. <tuh> tapi wanita itu karena perasaannya dia menangis, dia meneteskan air mata, dan itu perasaan wanita. Allah sudah menciptakan wanita seperti itu. Jamah. Tinggal kita bagaimana menyikapi dia. Dan itu kelebihan dia. Kita lihat, kalau dia tidak perasa, mungkin anak kita tidak ada yang besar. Sekali nangis, sekali bikin sakit hati, dilempar tuh anak itu. Kejadian bapak-bapak bagaimana ketika dia gendong anaknya, anaknya nangis terus, dilempar anaknya. Ya, ada anaknya yang nangis terus, disiram sama air sama bapaknya. Na'udhubillah min dharik.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 tinggal kalau mau lebih dalam lagi ya bagaimana kita kirim orang ke sana kalau memang kita mau nazar ya kita nazar ke sana tapi jalannya harus sesuai dengan yang diridai Allah SWT. Baik, Ustaz. Kalau misal kita mengenal memang kita kalau ketika kita ingin menikah kita harus tahu ilmunya, Ustaz, juga ilmu rumah tangga. Kita harus mengenal perempuan, kita harus mengenal wanita calon istri kita gitu. Nah, mungkin termasuk anak juga, Ustaz. Sebenarnya apa sih hak-hak seorang istri itu apa aja Ustaz? Yang harus kita penuhi, Ustaz. Nah, bicara tentang hak istri kita. Yang mau kawin, yang mau nikah harus tahu. Yang sudah nikah pun dia harus melihat kembali. Mengkoreksi kembali. Apakah sudah saya berikan hak-hak istri saya? Udah belum. Terkadang kita, apa sih Ustaz haknya istri itu? Para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Dan Allah menjelaskan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 Kedua apa yang ketiga? Ketiga, mal, Allah ada suara rame-rame itu. Suaranya siapa itu? Suaranya ibu-ibu. Ah, itu wanita seperti itu. Ya. Jadi itu wajar ya, mantu. Jangan, jangan rasa aneh gitu. Kita harus memperbaiki itu yang ketiga: perhatian, perlindungan, dan Perbaikan, dia butuh untuk diperbaiki Kita terus memperbaiki dia Itu sebagai seorang pemimpin Dan perhatian kita, kita harus ngasih makan dia Kita harus Menyelamatkan dia Melindungi dari apa? Melindungi dari hujan, melindungi dari lapar Melindungi dari perampok Dari penyamun Dan melindungi yang terbesar adalah Melindungi dia dari api neraka Gimana nih Istri kuning gak sampai masuk neraka Ya Allah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 Aku bang, kok kepingin ya sarapan sarang burung bang? Mata dia. Gajinya lima ribu, sarapannya mau sarang burung. Ibu. Ya nggak seperti itu. Apa yang dia makan? Dia mampu. Ana cuma mampu. Om minta maaf, istriku. Ana cuma mampu beli jengki, gitu dia. Sholawat. Jengkol, jengkol, gitulah. Dia itu kemampuan dia, gitu kan? Ya Bismillah, diterima, gitu kan?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 Paling enggak berapa persen? Berapa persen? Dari Dari 250 juta itu. Kira-kira kita ngomong nih. Berapa persen? Minum, fadholaan nih. Eh. Dari 250 juta tadi. Ya? Iya, 250 juta nih. Jadi gitu kan. Gua dulu main sinetron, Ustaz ya. Jadi memang alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang begitu luar biasa. Tapi memang ana setelah itu memutuskan untuk tidak main sinetron sampai memang benar-benar ada cerita yang benar-benar sesuai dengan syarat yang ana tulis gitu, yang ana mau gitu. Tapi memang sampai saya ini belum ada sinetron yang sesuai dengan ana mau gitu, Ustaz. Nah, jadi kalau boleh jujur Ustaz, ana tuh penghasilan terbesar memang dari sinetron, Ustaz. Iya, penghasilan terbesar dari sinetron. Akhirnya ya mulailah kita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 <laughs> kalau berapa persennya sebenarnya adalah start ya, nah. tapi dibalik persen, dibalik uh, pendap, dibalik uang sebulan itu start, nah. uang jajan sebulan. Ada yang lain-lain juga start, no, gitu. Mas yang mas penting okey. kita nggak boleh pelit sama istri kan start. Ya betul yang besar. Jadi Aduh, kira -kira kalau mau tanya, kira-kira kalau <laughs> 250 juta berapa persen jema? Hah? Dua persen. Itu <laughs> mazhabnya. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan liun fikdus saatin min saatin. Waman kudiro alehi rizkuh fal liun fik mimatahum Allah. Orang yang kasih kelapangan hendaklah dia menginfakan sesuai dengan kelapangan dia. Waman kudiro alehi rizkuh tapi yang rizkinya sempit ya sudah kemampuan dia.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 Ada orang seperti itu. Ketika sudah menikah, sering dijelek-jelekkan istrinya. Diburuk-burukkan istrinya. Na'udzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Melihat istri kita, umpamanya, ya. Dia berat badannya sudah tambah. Masya Allah. Si gendut sudah datang. Lihatlah. Allahu Akbar. Barakallah. Terima kasih. Terima kasih.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 datang lagi dia tanya, ya Rasulullah kam nafu anil khadim berapa kali kita maafkan pembantu itu Rasul diam lagi yang ketiga kali dia tanya ya Rasulullah kam nafu anil khadim pembantu jemaah berapa kali kita memaafkan pembantu kata Rasul SAW alaihi wasallam anhu fi kulli yaumin 70 marrah maafkan dia setiap hari 70 kali jemaah apalagi istri kita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 Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum sesungguhnya kata Allah wahai orang-orang yang beriman ada sebagian istri kalian sebagian anak-anak kalian yang musuh buat kalian fahdharuuhum hati-hati kata Allah tapi Allah mengatakan wa in taafu wa tasfahu fa innal laaha tapi kalau kau memaafkan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 Kita kalau bicara Nabi yang Allahu Akbar. Kita sakit hati dengan sebagian orang yang menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Dan kita harus sakit hati kita. Kita harus benci kepada mereka. Mereka menampakkan Rasulullah SAW sebagai sosok yang menakutkan. Teroris. Sampai mereka membuat karikatur yang menampakkan Rasulullah SAW itu gila wanita. Yang Rasul membolimi para wanita. Subhanallah. Sekali lagi, kalau ingin tahu Rasulullah SAW, tanyakan kepada istrinya.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 Aisyah lagi marah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai mengangkat suaranya, Nabi tidak mengatakan, Hei, kau lupa? Aku ini suamimu. Tidak pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul meminta maaf kepada Aisyah taala. RA. Nah, kalau masuk rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bantuin istrinya. Sama kita, kita ini yang bukan presiden, kita ini bukan yang panglima. Pernahkah kita kalau masuk rumah itu, bantuin istri kita ya? Istri kita lagi goreng-goreng. Pegang tuh tangannya. Dik, biar aku yang goreng, Dik. InsyaAllah. dia lagi cuci piring. Dik, kita cuci berdua, Dik. MasyaAllah. Rasulullah SAW makan itu di satu piring. Sama Aisyah radhiyallahu RA. Jadi gak perlu antum punya 10 piring. Selusin piring, gak perlu. Ngomong sama istrinya. Kita pengantin baru piringnya satu. Subhanallah. Antum kau tahu rumah Rasulullah SAW nggak banyak piringnya jema? Piring satu makan bersama sama Aisyah makan bareng ni. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Aisyah itu gigit dagingnya dia gigit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggigit di tempat Aisyah menggigit jema. Kalau kita melihat mana? Cari yang belum digigit sama dia kita. Subhanallah. Rasul SAW menggigit di tempat istrinya menggigit. Jadi enggak enggak satu-satu dagingnya itu, tapi satu daging berdua, sepiring berdua, segelas berdua. SAW. Rasulullah SAW. Rasul SAW ketika Aisyah minum, Aisyah minum ni. Bismillah. Rasul kemudian mengambil gelas itu dari Aisyah. Kemudian dia letakkan di bibir tempat Aisyah meletakkan bibirnya jemaah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi bukan lebih parah, lebih penting lagi ya. <laughs> Rasul se Aisyah mengatakan wa ana haid. Aku sedang dalam kondisi haid. Aku sedang tidak bisa dipakai. Kan orang terkadang suami itu romantis sama istrinya kalau ada perlunya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 jadi yang putih-putih jenggotnya jangan ngomong. Sad. Itu kan buat yang muda-muda. Bukan. -muda, oh, Juga yang putih jengotnya ini harus romantis sama istrinya. Masya Allah. Masuk kamar mandi gak usah gantian. Kan kata, -kata, -kata kan gantian. Yuk kau mandi duluan. Nunggu di luar. Gak kan? apa. Nabi barengan di kamar mandi. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW. Nabi kita. Laqad kana lakum.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 Ketika dibuka, ketika dibuka, isinya kecil-kecil je. -kecil. Itu Rasul Sosam di rumahnya begitu romantisnya. Ketika beliau naik kendaraan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah, beliau pernah, Alaihi Sallatul Sallam, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, Anas bersama bapak tirinya, suaminya, Ummu Sulaim, itu yang mendampingi Rasul Sosam dari Khaybar menuju ke Madinah.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 ya kita ketika bergaul dengan ibu beda dengan orang biasa begitu romantisnya Nabi SAW ketika beliau diranjang ya Nabi SAW tapi untuk diranjang kayaknya nggak perlu dibahas di sini baik ustad ustad, anda pernah uh, dengar juga ya yang kisah uh, kalau tidak salah Aisyah ustad ya Aisyah radlo Allahana ketika Uh, apa namanya cemburu ketika ada makanan dari istrinya lain itu sampai di apa namanya apa namanya teplak ya tangannya itu teplak sampirnya pecah ustadz itu si kaimaroh sawabul walailah sawabul walailah itu begitu luar biasa ustadz ya bagaimana beliau sangat penyabar anda langsung membandingkan sama diri anda mungkin kalau membayangin itu pula di depan tamu gitu ya anda membayangin anda pasti langsung suruh istri untuk masuk ke dalam tunggu nanti abang omelin di dalam gitu ya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 Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberhentikan pasukan untuk sang istri. Subhanallah. Itu bagaimana, Subhanallah. Subhanallah jemaah. Ya, Allah Wabarakatuh. Kalau bicara tentang Rasul, semuanya indah. Kita terkadang istri kita minta berhenti di jalan ni. Minta apa? Biasa di Jakarta ni. Biasa minta makan. Makanan lah yang ringan-ringan. Kita, aduh, enggak usah lah kata dia. Nanti di rumah aja. Subhanallah.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 Begitulah Rasul Sallam menghargai istrinya. Tadi yang disebutkan, bagaimana ketika istrinya cemburu, Rasul Sallam nggak marah. Rasul hanya berilang, gorot umum, kum, ibu kalian lagi cemburu. Nggak ada tu, nanti di kamar ya, nanti, nanti masuk ke dalam, masuk ke dalam. Wah, kita kan, itu kita siapa sih? Kita ini siapa? Siapa yang akan kita contoh? Bahkan terkadang kita akan angkat tangan. Kau itu mempermalukan aku di depan kamu. Tidak, Rasulullah SAW. Beliau itu benar-benar turun menjadi seorang suami. Sampai rumah itu kau suami. Ketika isteri meminta sesuatu, pantas dia minta. Kenapa dia minta kepadamu? Karena dia melihat bahasanya engkau adalah kekasih yang mencintai dia. Orang kalau mencintai, apa yang diminta?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 kalau istri antum meminta sesuatu yang tidak berlebihan, membaik dia bang, anak kepingin gelang bang dua kilo, gitu kan? Gelang. Minta gelang emas dua kilo, kata dia, ngapa apa? apa Tinggal ke bengkel las, di lasin itu kilo. Jadi kalau enggak berlebihan kita kasih, tapi kalau sudah berlebihan, minta maaf kita sama dia. Kita katakan sama dia, dek, abang enggak mampu dek. Tapi kalau kau minta cincin, mungkin abang bisa belikan, ya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bissalam. Abis ini kaya istri anak minta cincin start. Abis ini minta cincin Minta cincin, istrinya minta cincin semua ya. Minta baju, minta cincin Sama naik duit belanja Ustaz ada satu lagi ya Yang tentang uh, Apa namanya, sebelum kita Masuk ke pertanyaan Ada satu lagi di halaman 175 Ustaz Tentang Ini ada hubungannya sebenarnya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 Rahmati yang minhak akhir, bukankah banyak akhlak-akhlak dan perilaku dia yang dia cintai? Dan sekali lagi ingatlah dengan firman Allah: Wa ansiru hun nabil Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa'in kerih tumuhun. Kalau kau benci sama istrimu, benci, enggak suka sama istrimu, apa Allah nyuruh kita menceraikan dia? Tidak.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 Kita perbaiki diri kita dulu nih. Terkadang ada sebagian ikhwan, masya Allah, mau nikah dia kriterianya satu lembar, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu. Om bahwasanya harus tingginya 171, syarat-syarat gitu kan? Itu. Dia tingginya 132, nggak, nggak pas nanti gitu, jadi seperti itu. Saat kan ingin perbaikan generasi saat gitu kan? Nggak, kita harus tahu dirilah Eng Ingin mencari yang hafid Al-Quranul Karim Nggak apa-apa Tapi ente hafal berapa juz Alhamdulillah saat Anak ini hafal dari Kul huwallahu ahad Sampai kul a'udhubrabbinas Itu hafalnya di hati. Perbaiki diri kita Nggak apa-apa kita milih Kan lelaki boleh milih Boleh milih Tapi kalau nggak dapat Ya harus sabar Seorang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 Oke Barukallah. Uh, sedikit tambahan tentang syarat, Ustaz. Ya. Jadi ada, uh, jadi kalau misal ditulis, jadi dia mau menikah, dia menulis syarat-syaratnya gitu kan. Uh, so uh, yang ikhwannya. Terus tulis salah satunya, boleh gak uh, menulis syaratnya salah satunya, kalau istrinya nanti bersedia dipoligami itu? Masya Allah, Masya Allah. Enggak, kalau ada tulisan kayak gitu gimana, Ustaz? Nah, itu dulu gak ada syarat tapi. Waktu enggak, nikah gak ada syarat, syarat itu kan? Gak, <laughs> nah, <laughs> iya. Itu mau sebenarnya poligami itu halal jemaah. Enggak perlu ditulis di persyaratan itu. Dan antum belum tentu bisa poligami. Bisa jadi antum istri satu itu sampai mati. Masyaallah. Dan bisa jadi antum mati duluan sebelum istrinya. Dan terjadi. Jadi tidak perlu persyaratan itu sebenarnya karena wanita itu berat untuk dipoligami. Tapi insyaallah kalau kita mendidik dia dengan cara yang baik dan ingat urusan poligami nih, urusan yang bikin ibu-ibu tuh minum dua kali sekarang dia. Kalau mau poligami, ingat poligami itu sunnah, tapi adil itu wajib. Poligaminya sunnah. Kalau antum berpoligami tapi tidak adil, naul ancamannya neraka jemaah. Jangan mau bersenang-senang 60, 70 tahun. Terkadang orang cerita poligami ini cerita enaknya doang.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 Aku mau menikah dengan kau, syaratnya kau harus ikut aku ke rumah Kan kadang ada perempuan yang ngatakan Aku mau nikah tapi aku tetap di rumahku Aku gak mau ikut suami karena ibuku sendirian Itu syarat yang boleh Karena memang itu kan urusannya Urusan maslahat gitu ya Wallahu'alaikumussalam uh, Ini sebenarnya agak sedikitnya Mung, Ustaz, tadi, Tentang yang syarat tadi Jadi Assalamualaikum Ustadz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 saya harus bagaimana, Ustadz? Selama ini kami tinggal di rumah ortu saya karena rumah itu kosong, kan sayang kalau nggak diisi. Jazakallah. Kenapa Sahih? Kan sayang kalau nggak diisi rumahnya. Sekarang jadi selama ini mereka tinggal di rumah ortunya si istri. Oh, si istri, istri, karena rumahnya kosong sayang kalau nggak diisi, Ustadz. Tapi suaminya mau mengajak istri untuk tinggal di rumah uh, orang tuanya suaminya. Nafsu Sahih. Ya berkaitan dengan hak rumahnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan.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 Saya nih emamannya kalau bawa istri ke rumah anak. Kecintaan istri sama anak tidak seperti kecintaan ibu anak kepada anak. Nah, sama. Kadang kala kan nama ibu anak melihat istri anak mungkin telat bangunnya akan dimarahin gitu kan ya. Seperti itu. Kau itu gimana jadi istri yang benar jadi istri, mulai keributan-keributan tuh. Masak, mungkin si istri baru belajar masak, agak asin sedikit. Udah, kau enggak usah masak, biar ibu yang masak.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 Mau makan ya, umpamanya sunnahnya tuh kalau makan suruh jilatin tangan ya. Kita lagi makan bertiga, anak, ibu anak sama istri mas, anak, masa istri anak mau jilatin tangan anak di depan ibu, intinya eh, yang benar tuh, berarti itu kan. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika Kumpul. ketika dia berkumpul, maka berusahalah kalau tadi dia sudah memiliki rumah dan rumahnya kosong dan suaminya.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 Assalamualaikum, Ustaz, saya ingin punya suami bisa menghargai Ana. Gimana caranya ya Ustaz? Karena suami Ana merasa dirinya sangat pintar. Tapi dia merendahkan Ana. Apalagi kalau lagi ribut. Tidak ada kebaikan yang Ana dapatkan. Masya Allah. Gimana itu suaminya? Tuh? Ada di sini? Gak ada apa teman-teman. Ya, maaf. Allahu Akbar. Rasul Sallallahu Sallam itu Nabi, ya, Nabi beliau itu. Ketika ribut sama istrinya, beliau enggak pernah merendahkan Aisyah. Bahkan beliau minta maaf sama Aisyah. Salah satu istri Nabi, Sofiya binti Huyay bin Aqto. Rasul menikahi Sofiya dalam kondisi Sofiya itu benci dengan Rasul Sallallahu. Ingat, ketika menikah itu tidak harus cinta dulu sama istri kita. Enggak harus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 Itulah malam-malam penyemian cinta, malam pernikahan jamaah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau ada masalah sama istrinya, beliau berusaha untuk mengambil hati istrinya. Tadi yang kita katakan, Sofiya bin Khoyai binti Khoyai bin Akhtob, dia benci sama Rasul Shallallam. Kata Sofiya, gimana aku enggak benci sama Rasul Shallallam? Dia membunuh orang tuaku, suamiku, kaumku habis semuanya. Ketika orang-orang Yahudi berkhianat kepada Rasul S.A.W. dan bapaknya adalah pemimpin Yahudi yang berkhianat, maka kata Sofya, Falayzalu Yakadiru Ilaiy. Rasul itu enggak pernah berhenti minta maaf sama aku. Beliau mengatakan, Sofya, bapakmu itu berkhianat, bapakmu itu mengajak orang-orang untuk membunuhku, untuk menghancurkanku. Kata Sofya, Nabi terus minta maaf sama kepadaku. Hati kau hibbah sampai akhirnya aku cinta sama dia sallallahu alaihi wasallam maka seharusnya tuh kalau nabi seperti itu suami melihat kesalahannya istri ya, lihatlah bahwa dia itu sebagai seorang wanita yang banyak kekurangan sempurnakan jangan sok pintar jangan sok pintar berusaha untuk menyelesaikan pertikaian itu dengan bijaksana wallahu a'lam bissawab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 Nakuma obah raka adekuma jemaah bay nakuma fikir buat yang kemanten baru kemanten lama semuanya. Gulu amin, amin. Antum didoakan bengong dong gitu. Antum bilang amin susah banget. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena banyak diantara kita yang menikah dengan pacaran, dong. dia nggak tahu dengan hukum, dia jauh dengan agama Allah.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 Maka carilah tempat curhat yang baik. Jangan curhat di Facebook, jangan curhat di status. Nampaknya bila jangan. Tapi curhatlah kepada orang yang benar-benar memahami agama Allah Swt ini. Allahu Alam Sholat. Kita mah sampai jam berapa nih? hah? Anda lihat jamaahnya sudah ngantuk-ngantuk, betul -ngantuk, kan? Siap. Nah. Assalamualaikum Ustaz kita kan harus bersabar Terhadap istri kita Harus memberikan perhatian Dan kesesan terhadap istri kita Tapi masalahnya ketika istri kita itu Apa namanya mengalami uh, Kelelahan Malam-malam kita minta berhubungan Dia tidak mau, itu bagaimana Ustaz? Kan itu dos, dosa besar Ini yang tanya suami apa istri ini? Uh, suami Yang, suami yang, yang menulis, suami. Uh, yang menulis. Mas Masya Allah yang bertanya ya, suami... Kan? Iya. Gak mau, Ustaz. Gak mau. Istrinya gak mau. Subhanallah jamaah. Subhanallah. Antum harus melihat dia. Memang, istri itu dilaknat. Kalau diajak suaminya, dia nolak. Tapi kalau dia gak ada halangan. Terkadang bayangkan, dia umpamanya habis pengajian di rumahnya. Bersih-bersih. Kita nih duduk-duduk tuh ngeliatin tuh. Eh, ayo cepetan gak bantuin, pantas dia sampai tempat tidur, subhanallah hantu melihat terkadang kita masuk kamar ya, anak terkadang masuk kamar ngelihat istri itu sudah teler Anda, ya Allah, kenapa capek pekerjaannya jamaah mungkin orang yang punya pembantu dia merasa nyaman, tapi ada orang-orang yang semua dikerjain sendiri gak pernah selesai dia kerja pagi-pagi ngurusin anaknya sekolah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 ngasih air coba ni ketika yang ngasih air anak orang-orang anak ngomong syukron coba istri kita yang ngasih air ha ah, gitu bagus kau masyaallah bukan syukron jazakallahu dia masakin nasi goreng dia ngasih kita ucapkan de jazakallahu makasih de la yasykurullah man la yasykur enggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia dan orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita ni istri kita. Kita lihat malam hari ya. Anak-anak sudah pada tidur ya. Kita kecup istri kita. Dek makasih banyak deh ya. Anak-anak sudah -anak bisa ngaji sekarang. Masya Allah. Berikan hadiah kepada istrinya. Kasih bikinkan sertifikat buat istrinya. Bikinkan sertifikat. Taruh di piagan. Di pigora. Katakan. Untuk istriku yang telah mendidik anak-anakku. Tanda tangan di situ. Masya Allah. Ya ma'am, benar ini. Untung jangan ketawa. Wallahu'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dua lagi ya, boleh ya? Apa dua. lah, tidak apa-apalah. Nah. Benar -benar sekali, Ustaz. Itu yang banyak nanti tanyakan ke Ustaz selanjutnya. ya Assalamualaikum Ustaz. Adakah forum yang mewadahi ta'aruf sehingga mempermudah para ahwat dalam mendapatkan jodohnya? Sampai saat ini ana belum dapat forum tersebut untuk mempermudah khususnya ana dan akhwat-akhwat lain yang belum menikah. Insyaallah. Gimana? Antum siap? Siap kita bikin forum? Insyaallah. Hah, siap semua di sini. Ya kepada para akhwat, Insya Allah ikhwan semua di sini juga cari tuh forum tuh. Sama sebenarnya. Gimana caranya?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 Dia ngomong, Ustaz, anak punya anak perempuan tiga, Ustaz. Masya Allah. Kalau ada yang mau nikah, Ustaz, sama anak-anak, Ustaz. Dia janda, subhanallah. Ada enggak, Antum, di sini, mah? Ma? Mak? Kalau ada, nanti ngomong sama anak, enggak apa-apa nanti. Tapi yang soleh, Antum harus soleh dulu, gitu kan. Jadi, insya Allah, mudah-mudahan nanti ke depan, mungkin teman-teman dari koordinator dakwah ini, yang undang-undang kajian, mungkin juga bekerja sama dengan, ya...